Assalamualaikum Saudara-saudara, berita malam edisi hari ini Sabtu 15 Juli 2017 dibacakan Ardian Belasan mantan pejabat di Aceh Tenggara kuasai mobil dinas. Pasien rujukan gagal berobat di RSUD Cut Nyak Dien 4 PNS abdia yang telah setahun tidak masuk kantor terancam dipecat. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi FM.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 Darlun belasan mantan pejabat pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara masih menguasai mobil dinas, bahkan ada yang telah pindah keluar Aceh. Dari 12 mobil yang belum dikembalikan, salah satunya mobil mewah Toyota Land Cruiser yang dihibahkan dari Badan Kesehatan Dunia PBB ke Pemkap Agara. Pembina LSM Satia Pila Agara Nasrul Zaman mengatakan sejumlah mantan pejabat tetap memanfaatkan mobil dinas, walaupun telah tidak menjabat lagi. Hal tersebut terjadi akibat tidak adanya ketegasan dari Bupati Agara Hasanuddin B melalui badan aset daerah untuk kembali mengambil mobil tersebut. Menurut Nasrul selama ini ada kekhawatiran hilangnya barang inventaris milik Pemkap Agara jika tidak secepatnya kendaraan dinas ditarik baik mobil maupun sepeda motor seperti di Dinas Kesehatan Agara dan instansi lain. Sementara itu, Kabit Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah agara dan mengaku masih ada 12 mobil dinas yang dikuasai oleh mantan pejabat. Surat teguran telah dilayangkan ke mantan pejabat yang menguasai mobil dinas tetapi tidak ditanggapi bahkan dianggap sepele. Ia berharap mantan pejabat tersebut segera menyerahkan mobil dinas. Sudarlun Muhammad Kari, 37 tahun, warga desa Metulang, Kecamatan Pantonre Aceh Barat, gagal berobat di RSUD Cudnya Adin Melabuh. Hal ini terjadi karena pasien yang mengantongi surat rujukan dari puskesmas Metulang itu ternyata tertulis berstatus meninggal di kartu berobat yang dikeluarkan BPJS Kesehatan Melabuh, padahal buruh tani ini masih hidup. M. Kari mengatakan dirinya datang berobat ke RSUD Cudnya Adin karena sakit gigi yang parah sehingga butuh penanganan medis di poli rumah sakit tersebut. Saat mendaftar di BPJS Kesehatan yang membuka loket di rumah sakit, ternyata di kartu BPJS miliknya tertera status setelah meninggal dunia. M. Kari merasa kaget dan akhirnya gagal berobat di poli rumah sakit. M. Kari mengaku kecewa apalagi ia berasal dari kecamatan Panton dan menuju ke RSUD Cudnyadin membutuhkan waktu perjalanan satu jam lebih. Sedangkan kartu berobat BPJS Kesehatan milik istrinya dan empat anaknya selama ini aktif dan tidak bermasalah. Sementara Kepala BPJS Kesehatan Melabo, Dr. Aldiana yang dikonfirmasi terkait kasus yang dialami MKRI menyatakan dirinya telah mendapat laporan terkait kasus ini. Setelah dicek, ternyata ada kendala pada sistem kepesertaan MKRI di BPJS berupa kartu ganda antara jamkesmas Kesmas dan CKRA. Darlun, 4 pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintahan Kabupaten Aceh Baradaya sejak setahun terakhir tidak masuk kantor tanpa keterangan. Keempat PNS ini akan diberikan sanksi dan terancam dipecat jika tidak segera bertugas kembali. Keempat PNS yang telah setahun bolos kerja adalah Dr. Teku Muda Putih, mantan Kepala Puskes Masuso, Yulizar, mantan Ajudan Sekda Abdiya, Hardinur, staf Dinas Perpustakaan dan Arsip, dan Edi Marta, guru SD 4 Babahrot yang juga pegawai Dinas Pendidikan. Kepala BKPS DM Abdiya, Edi Daryanto membenarkan bahwa empat pegawai ini tidak masuk kerja selama setahun terakhir. Pihaknya sudah tiga kali menyurati PNS yang tidak masuk kantor tersebut. Dari Peraturan Pemerintah nomor 53 2010, jika ada PNS yang tidak hadir selama 46 hari, maka harus dipecat. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Abdi Dr. Andes Yusnaidi mengaku, khusus untuk Edi Marta yang sempat tidak masuk kerja, kini telah mulai bertugas. Walau demikian yang bersangkutan akan diberikan sanksi. Dalun belasan mantan pejabat Dinas Kehutanan dan Perkebunan Aceh Barat Daya saat ini menganggur setelah instansi Dishudbun dihapus pada awal tahun 2017. Sebagian PNS instansi itu dialihkan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Aceh. Keterangan yang dihimpun para PNS dan mantan pejabat Dishudbun Abdiah yang beralih ke Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Aceh sebanyak 14 orang, diantaranya ditempatkan di bagian Kesatuan Pengelolaan Hutan BKPH Plangpidi, Dua PNS di Resort Pengelolaan Hutan atau RPH Setia dan dua PNS di RPH Babahrut. Mereka sebelumnya merupakan pejabat yang menjabat kepala bidang, kepala seksi dan staf pada Dishudbun Abdiya sebelum instansi tersebut dihapus. Malahan PNS yang mantan kepala dan sekretaris Dishudbun Abdiya ini ditempatkan pada RPH Mangging di bawah UPTD wilayah 6. Bukan saja PNS yang sebelumnya berstatus staf, belasan PNS yang sebelumnya menempati jabatan Eslon pada di Hudbun Abdia dilaporkan saat ini dalam keadaan menganggur atau tidak tahu bertugas di bidang mana. Terlebih lagi anggaran operasional yang tersedia sangat kurang. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Serambi FM. Sudarlon pembukaan jalan pertanian sepanjang 6,5 km di Kabupaten Gayuluwes yang dipusarkan di Desa Bada dari Uwer-Uwer ke Genting sudah tembus dan bisa dilalui oleh kendaraan. Pembukaan jalan ini dilakukan oleh TNI Kodim 01.13 Gayuluwes bersama warga di Kecamatan Dabun Gelang melalui program TNI Manunggal Membangun Desa ke-99. Dari pantauan di lapangan, pembukaan jalan pertanian melalui program TMMD sepanjang 6,5 km saat ini sudah bisa dilalui kendaraan. Bahkan dilaporkan hanya tinggal melebarkan badan jalan tersebut menggunakan alat berat berupa grader untuk merapikan dan membentuk badan jalan pertanian. Koordinator lapangan Kapten Darno mengatakan cuaca buruk sempat menjadi kendala menerobos pembukaan jalan dalam tiga hari terakhir. Namun kendala dan rintangan tidak menyulutkan semangat para operator alat berat berupa beko dan bulldozer untuk terus bekerja. Berkat kerja keras semua pihak termasuk bantuan masyarakat, jalan sepanjang 6,5 km yang dipusatkan di desa Badak dari Uwer-Uwer hingga ke Genting sudah tembus. Sedangkan untuk pembangunan jembatan 12 meter di lintasan itu tinggal memasang besi gelagar dan lantai jembatan dari kayu. Sudahlun Polri mendukung Kementerian Komunikasi dan Informatika memblokir program Telegram. Langkah itu merupakan upaya mencegah penyebaran paham radikal yang dilakukan kelompok teroris. Kadib Humas Polri, Irijen Setio Wasisto, menyebutkan ada beberapa dugaan kenapa Telegram banyak digunakan kelompok radikal untuk menyebarkan paham. Salah satunya komunikasinya yang mudah dilakukan. Sebelumnya, Menkom Info Rudiantara menjelaskan pemblokiran telegram harus dilakukan karena banyak sekali kanal di layanan tersebut yang bermuatan negatif. Konten negatif yang dimaksud antara lain propaganda, radikalisme, terorisme, paham kebencian dan lain-lain yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Bahkan Rudiantara mengancam akan menutup semua platform media sosial yang masih meloloskan konten negatif yang mengancam keamanan negara. Jarlun dua turis wanita tewas dan empat turis lainnya luka-luka dalam insiden penikaman di resort Pantai Laut Merah, Mesir. Kedua korban tewas dipastikan sebagai warga negara Jerman. Kementerian Dalam Negeri, Mesir menyatakan pelaku penikaman telah ditangkap dan sedang diinterogasi. Belum diketahui motif perbuatan tersebut. Identitasnya juga belum dirilis otoritas Mesir. Kementerian Dalam Negeri, Mesir mengatakan pelaku menikam ke enam turis wanita itu di pantai di resort Hurhada, Pelaku berenang ke tepi pantai sebelum menikam para turis wanita tersebut. Sebelumnya pada Januari 2016, tiga turis di Hurhada terluka dalam serangan penusukan oleh dua penyerang yang merupakan simpatisan ISIS. Hurhada merupakan salah satu resort pantai populer di Mesir khususnya bagi turis Eropa dan Ukraina.